Alim Alifadah wal Istifadah wal Nafa Antfaj Sina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ruah Jami Fasil Al Mahdisin Wal Fuhak Wal Fukaah Wal Lameel Al Minin. Wa Ahli Taatikajm'a'in Sosan Allah Ruah Ibjiatron Sinsiga Wal Habib Dikatinsiga Wal Hamar Masalil Muhammad Siga. Habiyasal وإلى روح ناديكم وذمتكم وذمة المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم الرحمه والمغفره ويسكنهم الجنه في خير ولد في عافيه وأن الله يفتحنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا المتعويل وأن الله يرزقنا علما Salatuddin Anamta Ali bin Abdullah bin Abdullah Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan daripada pelajaran fikih, kita bahas masalah salatul jamaah. Kita sampai dalam pembahasan kemarin yang dibahas di manakah paling afdolnya seorang laki untuk salat berjamaah? Kemarin sudah jelaskan bahwa seorang laki paling afdolnya salat berjamaah di masjid. Dan masjid yang seperti apa yang lebih afdol Yang paling afdol yaitu paling banyak jamaahnya Lebih afdol daripada jamaah yang lebih sedikit Kecuali kalau memang jamaahnya yang lebih sedikit Atau jamaah yang lebih banyak Imamnya fasik atau tidak meyakini sebagian rukun atau bisa libur masjid yang sedikit Jika dia berangkat ke masjid yang banyak Apabila seperti itu Berarti masjid yang sedikit jamaahnya Itu tetap lebih afdol Daripada masjid yang paling banyak Berjamaahnya Kemudian sekarang kita membahas Untuk perempuan Untuk perempuan Itu lebih di mana Salatnya di sini dikatakan walin nisa ifi buyutihinna afdolum dan bagi perempuan bagi perempuan salat berjamaah di rumah-rumah mereka itu lebih afdol. Jadi kalau perempuan itu paling afdolnya salatnya itu di rumahnya bukan di masjid. Karena Nabi saw bersabda. Salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha wa fi mikhdaiha afdalu min salatiha fi baitiha Salatnya perempuan Nabi SAW bersabda salatnya perempuan salatnya perempuan di rumahnya Bed kalau dalam Artian VG bukan diartikan rumah ya. Kalau rumah itu adar, arti ada almanzil, ada adar, ada bed. Kalau bed dalam artian dalam ilmu VG biasanya diartikan ruangan, kamar. Itu diartikan bed, baitun. Kalau bahasa Arab kita belajar bahasa Arab baitun, darun, manzilun sama kan rumah. Cuman di sini artinya apa? Baitun yang dimaksud di sini apa? Ruangan kecil. Itu seperti kamar Salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha Salatnya perempuan di ruangan di kamarnya Ruangan kecil Itu lebih afdol salatnya daripada di Lebih afdol daripada salatnya perempuan fi hujratiha di kamar yang besar Atau hujrat yang dimaksud sini sohnuddar Sohnuddar tengah rumah Jadi kalau saat ini ada pilihan Perempuan ini mau sholat di tengah rumah atau di dalam kamar. Lebih afdol di kamar. Kemudian, wasolatuhafimikdaiha, sholatnya perempuan fimikdaiha, di rumah, ruangan yang paling belakang sendiri dan tertutup, itu lebih afdol daripada di kamarnya. Jadi kalau ada pilihan, mau salat di mana perempuan yang lebih afdol, di belakang rumah rumahnya yang paling belakang sendiri. Kemudian di situ ada kamar musala untuk perempuan kecil atau ruangan kecil. Itu lebih afdal daripada di kamar. Kemudian kalau ada pilihan antara di kamar dengan, dengan di ruang tengah, lebih afdal di kamar. Maksudnya apa di sini? Perempuan lebih afdal Sholatnya di tempat yang tersembunyi. Saking jaganya Islam dengan perempuan. Apalagi kalau di luar rumah, ini masih di dalam rumah, masih dibagi-bagi nih. Dibedakan antara ruang tengah dengan kamarnya dengan ruangan yang belakang sendiri. Itu Rasulullah masih membedakan, mengatakan ruangan kamar itu lebih afdol daripada tengah rumah. Ruangan belakang sendiri lebih afdol daripada di kamarnya, apalagi di luar. Kan itu dikatakan, Linnisa'i fi buyuti afdal. Bagi perempuan salat berjamaah di rumah-rumah mereka itu lebih aftol daripada di masjid. Ini salat apa ini? Ini dibahas salat apa ini? Salat jamaah, salat jamaah apa? Wajib, salat lima waktu. Apalagi salat yang sunnah. Apalagi salat yang sunnah, salat id misalnya. Tidak ada, lebih aftol di mana? Di rumah. Salatnya lebih afdal di rumah Diperbolehkan nanti dibagi Perempuan itu dibagi tiga nanti Ada perempuan syabah Perempuan yang masih muda Walaupun dia jelek Mending muda Yang kedua perempuan Yang mustahah Disenangi walaupun tua Ya masih istilahnya masih berbodi Yang ketiga Perempuan yang sudah tua Ini dibagi ini bagi siapa yang disunahkan untuk solat di masjid nanti, karena itu dikatakan sini walhasil kalau ada pilihan yang paling afdal di mana perempuan solat di rumahnya. Lini saifi buyutina afdul bagi perempuan solat berjamaah di rumah mereka itu lebih afdal karena lebih terjaga. Wayukrahu untuk solat berjamaah di selain ini, ya pak, wayukrahu dan dimakruhkan. Hulurul masjidi Menghadiri ke masjid Limushtahatin Untuk perempuan yang mustaha Mustaha di sini apa? Perempuan yang disenangi Perempuan yang bila dilihat Bisa menimbulkan syahwat Tidak dikhususkan masih muda Walaupun sudah tua Walaupun sudah umur Limushtahatin Makro hukumnya menghadiri ke masjid aushabatin apalagi perempuan yang masih muda atau perempuan syabah perempuan yang masih muda walaupun enggak ayu ya, baik muda la ghayruhumma tidak selain keduanya kalau selain keduanya bukan muda kemudian bukan menimbulkan syahwat berarti sudah tua tua sekali sudah tidak berbody baru hukumnya sunnah itu pun dengan syarat-syarat yang nanti ada nih sebetulnya hukumnya seperti itu cuman sekarang sudah kelihatan kebaikan jadi jelek kejelekan jadi kebaikan sekarang ini kita ini di akhir zaman dianggap kalau kita menjelaskan seperti ini dianggap wah terlalu kolot ya wah terlalu ini terlalu ketat terlalu apa mempersulit loh kok terlalu mempersulit jongi ini kok ini pembahasannya seperti yang ada di kitab ya seperti ini itu tadi. Dalilnya hadis Nabi tadi. Salatul mar'ati fi baitiha afdalu fi hujratiha dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa apa? Salatnya perempuan lebih afdal di rumahnya yang lebih tersembunyi. Walhasil di sini dikatakan apa? Yukrahu dimakruhkan. Hadrul masjid menghadiri masjid bagi orang yang sudah masih disenangi menimbulkan syahwat. Itupun kalau dengan izin suaminya. Kemudian tidak memakai wangi-wangian Kemudian dia memakai pakaian yang biasa bukan berhias Itu makro hukumnya Kalau dia dengan tanpa izin suaminya jelas haram Bahkan dikatakan nusyus, perempuan yang bangkang Kalau seandainya dia pakai minyak wangi, hukumnya haram Bukan makro lagi nih Kalau dia pakai pakaian yang bagus, hukumnya apa? Haram jadi syarat dikatakan makro tadi itu menghadiri ke masjid Bagi perempuan yang musyahat atau syabah Itu kalau dia tidak memakai wangi-wangian Kemudian dengan izin suaminya atau e, atau walinya Kalau memang dia belum bersuami Kemudian dengan, apa, dengan pakaian yang biasa Dengan tanpa berhias Itu kalau memenuhi syarat baru hukumnya makro itu bagi perempuan yang mustahah dan syabah Kalau perempuan yang tidak mustahah dan tidak syabah Berarti apa? Harimah Perempuan yang sudah tua sekali Atau ajuz? Perempuan yang sudah tua sekali Itu hukumnya apa? Sunnah Menghadiri ke masjid Cuma dengan syarat Dengan izin suaminya kalau masih ada suaminya Yang kedua pakai pakaian biasa Tidak berhias Bukan pakaian yang bagus Kemudian tidak memakai wangi-wangian dan syarat yang keempat Amnul fitnah Aman daripada fitnah wis Tidak berbadi Disyaratkan harus aman daripada fitnah Baru hukumnya Sunnah, ini sholat yang wajib Kalau sholat sunnah Seperti hari raya jelas Tidak disunahkan kalau sekarang Malah bisa haram Hukumnya malah bisa haram Mau Pakai Berangkati pertama wis jelas haram Tidak kudungan Mari kita berangkat bareng pacari ya, Kemudian pakai pakaian yang bagus Pakai wangi-wangian Disunai Dia berangkat mau menghadiri Sholat berjamaah, sholat hari raya Niatnya mendapatkan Ridho Allah, tidak mendapatkan Ridho Allah, tapi mendapatkan Murka dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya ibadah kalau tidak didasari ilmu Itu bukan menghasilkan pahala Akan tetapi menghasilkan dosa Karena itu ibadah itu harus didasari dengan ilmu Ya ini ilmunya Sah sholatnya kalau hukum sholat tetap dianggap sah Cuman ya haram Sholatnya tetap dianggap sah, dapat pahala sholat Cuma luwe ake dusoi Daripada pahalai Podoh ya, pak pok Duduk pak pok, malak torok <tuh> Itu adalah ya, Katanya Dalam bet syair gultu Watah durul ajuzu bi'it di zaujiha Yajuzu dan seterusnya Katanya dalam bet ya, untuk bahas masalah Sholat jamaah, sholat jumat dan sholat yang lainnya Sholat hari raya Itu Katanya gultu aku katakan Wa tahdhurul menghadiri seorang orang perempuan yang sudah tua bi idzni ya jus dengan izin suaminya boleh kemudian di situ disebutkan syarat-syarat yang lain yaitu apa tanpa memakai wangi-wangian kemudian dengan pakaian, pakaian yang biasa bukan pakaian yang sehari-hari tutup pakaian sehari daster tutup menutup aurat semuanya ya abaya yang sehari-hari bukan pakaian yang bagus Kemudian yang terakhir harus aman daripada fitnah. Baru hukumnya apa? Sunnah bagi perempuan yang sudah tua. Kalau masih muda atau musyah, ya hukumnya apa? Hukumnya tetap. Hukumnya bisa jadi haram. Hukumnya aslinya makruh. Kalau dia memakai wangi-wangian dengan tanpa izin suaminya, kemudian yang lainnya, maka hukumnya dikatakan haram. Timbul ya. pertanyaan mungkin, layak apa? kalau seandainya kan melihat perempuan ini hukumnya gimana kan gitu ini sebetulnya bahas masalah pernikahan nanti masuk bab nikah melihat perempuan yang sudah tua itu hukumnya gimana sebetulnya ya hukumnya haram walaupun perempuan yang sudah tua pertama Imam Syafi'i Imam Syafi'i berpendapat boleh kalau melihat perempuan yang sudah tua hukumnya boleh kenapa karena Imam Syafi'i beranggapan Bahwa melihat perempuan yang sudah tua Tidak akan menimbulkan syahwat Ini tuh Cuman Imam Syafi'i ketika dia pernah berjalan Dia melihat ada perempuan yang sudah tua Tua sudahan Pakai tongkat jalannya malah Tua dia Dia perempuan tadi melewati Berjalan melewati pemuda-pemuda yang duduk Lagi majelis Duduk-duduk di, di sampah Di pinggir jalan Ketika duduk di pinggir jalan, eh, tidak tahunya pemuda-pemuda tadi, ya kesilaha, ya apa maksudnya? Dia itu menggoda perempuan yang sudah tua ini digudo, di sweet sweetie, ya. digudo. Akhirnya Imam Syafi'i yang asalnya berpendapat bahwa melihat orang yang sudah tua sekali, yang tidak mungkin adanya fitnah, dan Imam Syafi'i mengatakan boleh akhirnya berubah pendapat Imam Syafi'i. Ternyata. Ya walaupun apa walaupun sudah tua ternyata masih ada yang menggodanya berarti menimbulkan fitnah berarti apa tidak boleh melihat perempuan walaupun sudah tua itu berubahnya itu katanya sambil ada PCR yang diucapkan uh, likulik apa likulik sakit toatinlah kita walikulik kasih datin setiap barang jangan ngomong sendiri ke setiap sesuatu yang jatuh pasti ada yang menemukan apa oh, wae barang berharga atau tidak berharga pasti ada yang menemukan kan seandainya ada kresek isinya kotoran pasti orang menemukan didelok curiga apa oh, iku padahal kotoran likul lisa kita ten lagi to setiap ada barang yang hilang jatuh pasti ada yang menemukan siapapun pasti apapun itu barangnya Barang berharga atau barang tidak berharga, bahkan barang yang mencicikan pun pasti ada yang menemukan. Walikulika si datin lahasuku. Dan untuk setiap barang yang sudah tidak laku, barang yang sudah tidak laku ini sudah orang tidak menginginkannya. Barang lawas, barang kuno, lahasuku suatu saat pasti ada yang yang membelinya pasti ada orang yang membutuhkannya. Nah itu diibaratkan perempuan yang sudah tua pun suatu saat pasti ono aisingudo mungkin ada yang meminangnya nanti. Ya. Nah, karena itu Imam Syafi'i berpendapat apa bahwa perempuan walaupun sudah tua hukumnya haram dilihatnya. Ya. itu pembahasan nanti pembahasan nikah itu, itu banyak pembahasan seperti itu. walhasil di sini pembahasan untuk perempuan Hukum menghadiri ke masjid Untuk sholat berjamaah, hukumnya apa? Makro bagi perempuan yang mustahad dan syahabah Dan itu pun dengan syarat Kalau tidak jadinya haram Kemudian perempuan yang sudah tua sekali Boleh, hukumnya sunnah Berangkat menghadiri ke masjid untuk sholat berjamaah Itu pun dengan syarat Kalau memenuhi syarat, maka hukumnya sunnah Kalau perempuan yang mustahad dan syahabah Yang dia itu Tidak eh, muda Sudah umur, cuman masih berbodi Masih bisa menimbulkan syahwat itu hukumnya makruh kalau memenuhi syarat kalau tidak memenuhi syarat hukumnya haram beda kan beda ya tadi kalau perempuan yang tua hukumnya sunnah kalau memenuhi syarat kalau yang ini hukumnya makruh memenuhi syarat Baik. kemudian pembahasan selesai untuk masalah kesunahan bagi laki atau perempuan sekarang kan kemarin sudah dibahas bahwa hukum sholat jamaah itu fardu kifayah Hukum sholat berjamaah itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Kita sudah mengetahui bahwa fardu kifayah itu Jika ada beberapa orang yang melakukannya Berarti sakoto al-isim anil bagi Maka jatuh gugur dosa daripada yang lainnya Udah ambil sholat jenazah, mandikan jenazah ya Kemudian mengubur jenazah Mengkafani jenazah itu hukumnya pak fardu kifayah. Jika ada orang satu orang walaupun satu orang yang melakukannya berarti gugur daripada dosa yang lainnya. Itu hukum aslinya. Ini salat berjamaah dikatakan fardu kifayah. Kapan seandainya seandainya ya semua orang di daerah pasuruan tidak ada yang salat berjamaah. Berarti mereka dosa semuanya kecuali orang-orang yang makdur, orang-orang yang berhalangan. Yang dikatakan berhalangan oleh syariat itu seperti apa? Nah ini dibahas. Dikatakan watas kutul jama'ah bil udri gugur kewajiban solat berjamaah kalau dia mendapatkan udur. Udur itu ada yang sifatnya am umum, ada yang sifatnya khos, khusus. Sifatnya umum seperti apa? Hujan. Hujan yang bisa membasahi baju. Terus. Kalau dia berangkat dari rumahnya ke masjid Basah bajunya Ya apa hukumnya? dihukumnya? Tak wajib berangkat ke Masjid Loh, Kalau saat ini tidak ada yang sholat berjamaah Apa dia berdosa? Tidak karena dia makdur Dia berhalangan Itu yang udur yang am umum Uldur yang khusus Sakit Dianya sakit Ada masyakoh kesulitan untuk menghadiri ke sholat berjamaah Berarti dia juga dikatakan makdur Cuman bukan semua orang Perorangan dia toh yang sakit. Kalau tadi hujan semua orang apa di khususkan beberapa orang enggak. Hujannya sama kok. Hujan di rumah sama di rumahnya yang lainnya juga hujan sama. Karena itu ada uldur am, ada uldur. khosa, sekarang disebutkan satu persatu. Yang uldur am seperti apa? Yang uldurnya umum kamatorin seperti hujan, ausaljin atau salju. Ya saljin itu kau bahasa Arab ya. Salju ya, salju itu ke bahasa Arab. Bahasa Arabnya saljun, ya saljun. Mungkin di mungkin ngomong salju ya. Kausaljin atau apa? Salju, turun salju. Ya bulusop yang mana dua-duanya hujan dan salju tadi bisa membasahi baju, pakaian. Awahal atau sudah na hujan, cuman jalanan becek. Lah, Dok, Kalau dia jalan bisa jatuh. Bahaya, jalanan licin. Tak wajib menghadiri untuk salat berjamaah. Aurihan bilal atau angin di malam hari. Wah anginnya, apalagi seperti sekarang ya musim angin. Kalau dia keluar, bisa masuk angin. Bisa masuk angin. Ya apa ini? Ya termasuk udur. Awharin, aubardin, sadidin atau sangat panas. Kalau sangat panas bukan seperti di Indonesia ya. Kalau di daerah Arab sana, daerah Hadramut, Mesir atau Irak atau Mekkah, Fibrakdilagud sebagian waktu itu panas, musim panasnya sangat panas. Model panasnya tahu, model panasnya itu kalau seandainya naik kendaraan dibuka cendelanya itu panasnya seperti nempeleng, pak, pak, pak panas berbenar panas, panas kalau tidak kuat sampai keluar darah. Dingin juga sama, dinginnya sana kalau sangat dingin wah sampai keluar darah dari hidung. Itu musim sangat panas, musim sangat dingin Kalau sangat panas dan sangat dingin ya, Kalau sangat panas Dan sangat dingin, berarti Dia tidak diwajibkan kifayah untuk menghadiri sholat berjamaah Kalau memaksa diri, ya tidak apa-apa Cuma tidak wajib, kalaupun Seandainya daerah itu tidak ada melakukan berjamaah Dia tidak ikut berdosa Kenapa? Karena dia maklur Karena dia berhalangan Aw huluri to amin Ini Hadirnya makanan awsyarabin atau minuman yatuku yang dia menginginkan itu makanan dan minuman. Ketika mau sholat berjamaah, makanan sudah dihidangkan, minuman sudah dihidangkan. Dan dia wis kepengin, apalagi pasoan. Kene ambune ya, baunya makanan masakan ketika dia apa apa ini dihidangkan, dia menginginkan itu makanan. Hadir Salat berjamaah Datang waktu berjamaah Makan dulu apa salat berjamaah Kalaupun dia makan Kehilangan salat berjamaah Dia tetap dikatakan ulur Cuman yatuku'ileh Makanan dan minuman yang sudah Hadir dan dia apa Menginginkan itu makanan Kalaupun dia salat Akhirnya salat tidak khusyuk Lebih baik apa? Makan dulu Makin dikatakan Iza guddim al asya' fa wal isya' Faguddim al asya' kalau di apa ini dihidangkan di hadapan dia isyak dan asya apa ya pada mengganti huruf itu diganti apa harakat itu isyak maksudnya apa hadir waktu isyak dan asya makan malam makan malam sudah ada hadir waktu isyak Sholat dulu, apa makan dulu asya dulu fagad dimul asya maka dahulukanlah asya ini kalau dia menginginkan itu makanan kenapa supaya sholatnya khusyuk kalau dia makan dulu, berbual oh, salat dulu, kemudian makan tek pisan pikiran di solat ya. Apalagi di pondok, ya. Pe solat di waduh, tak kau manan. Ayah ya apa? Ya wis mangan di sini. Ya, makan dulu. Aumudafa ati hadasin atau mencegah hadas, termasuk udur. Jika dia, ya, maaf, kebelat, eh, kebelat itu kencing buang air kecil, buang air besar, atau bahkan durat kentut. Kalau dia menahan ini, kalau dia menyelesaikan hajatnya, ketinggalan sholat berjamaah, atau bahkan tidak ada yang sholat berjamaah. Apa dia ikut-ikut berdosa? Tidak. Kenapa? Karena orang sholat sambil mencegah daripada hadas itu hukumnya makruh, kebelet, ya kebelet, baik buang air kecil, besar, atau kentut, buang, uh, buang angin. Kalau dia kebelet disunahkan untuk menyelesaikannya Kecuali kalau seandainya dia menyelesaikan bisa keluar waktu Tidak usah diselesaikan Tidak apa-apa ambek kebelet Ditahan, wajib menahan Kenapa? Kalau tidak bisa keluar waktu sholatnya Kalau waktunya masih lama disunahkan untuk menyelesaikan hajatnya dulu Jangan kita sholat ambek kebelet Tidak khusyuk sholatnya Akhirnya bingung nah, Kecuali kalau tengah-tengah sholat datang kebeletnya Tengah-tengah sholat baru datang kebelet buang air kecil, buang air besar atau buang, buang angin. Ya apa penidikumnya, ya wajib ditahan, ojdi gentut malah tidak boleh. Ya ditahan, paham ya? Karena itu kalau misalnya dia menahan, mencegah daripada hadas ini berarti termasuk ulur. Aum kafin, ala nafsin, aum alin, aum araldin, atau dia khawatir terhadap jiwanya. Kalau anak ikut menghadiri sholat berjamaah Di tengah jalan anak bisa dibunuh Anak bisa dilukai Kenapa? Karena banyak keributan Karena terjadi perselisihan nah, Kalau anak keluar bahaya Atau takut hartanya Kalau seandainya dia keluar ke masjid Tidak aman Karena di sekitar rumahnya banyak maling seandainya, Bisa bahaya Ya apa? Undur. Atau sakit dia khawatir dihadap sakitnya Kalau dia berangkat ke masjid tambah sakit Ya apa hukumnya? Ya berarti ulur Atau tamridin Atau tamrid man yakhofudoya'uhu Atau dia merawat Tamrid itu apa? Dia itu menjaga orang yang sakit Tamrid namanya Jadi Ada orang yang sakit, tak mungkin sendirian kan Kalau orang sakit itu Pasti butuh orang yang di di sampingnya Membantu dia Butuh air, butuh makanan, butuh kamar mandi nah, Dia tamrit Kalau dia tidak dia apa Menjaga orang yang sakit Dia tidak bisa menghadiri sholat berjamaah Apakah dia seandainya di daerah itu Tidak ada sholat berjamaah Apa ikut berdosa, enggak, kenapa makdur Karena dia menjaga orang yang sakit Cuman maniakho Yang khawatir Kalau ditinggal, meninggal Ini sudah sakitnya parah Kalau sakit-sakit biasa Tawabohnya ditinggal atau karena ia nasubihi atau merasa senang dengan dia atau merasa senang dengan dirinya jadi menjaga orang yang sakit kalau khawatir kalau anak pergi takut nanti meninggal akhirnya ikut getun gitu getun anaknya -anak, atau keluarganya atau teman akrabnya atau merasa senang orang yang sakit dengan dia kalau anak di situ dia senang kenapa terhibur boleh enggak kita enggak menghadiri sholat berjamaah untuk membantu apa untuk menemani orang yang merasa senang dengan kehadiran kita boleh. Kalau dia sakit. Ya, cuman duduk pacari. Ya, duduk pacari. Duduk merasa senang opacari, oh, duduk haram <laughs> itu ya. Fa in galla witafaq fa Keliru. Au hadaru maut. Ya. Au huduru mautin gharibin atau hadirnya kematian kerabat kerabatnya ada yang meninggal, dia sibuk dengan tajhis mempersiapkan untuk penguburan, Mengafani, mandikan, tidak hadir salat berjamaah, tidak apa apa kalaupun tidak ada yang sholat dia tidak berdosa. Awasadikin atau teman, ya temannya akrab meninggal, dia ikut sibuk membantu. Awwa'uturuf gatintarhalu atau dia khawatir, nah, ini takut ketinggalan rombongan. Kalau anak ikut sholat berjamaah Atau anak sholat berjamaah Anak bisa ketinggalan Daripada ketinggalan rombongan Sholat ulit dalam Wa'aklidhi ro'aihatin Karihatin atau Makan dengan makanan yang baunya Tidak enak, mari makan jengkol Petih ya Mari makan petih Atau mari makan setelah Makan apa, bawang ya Baunya kan tidak enak, atau mari rokokan Ya baunya kan tidak enak biasanya Ya apa itu ya kalau seperti itu bisa dihilangkan langsung ya wajib dihilangkan kalau sulit untuk dihilangkan ya apa ni hukumnya ya wis dia termasuk makdur dia termasuk makdur ya cuman kalau bisa dihilangkan disikati hilang ya sikati ini kalau seandainya tidak bisa hilang secara langsung au mulazamatih warimihi wabah musirun atau dia punya utang sama orang ana punya utang sama orang ana tidak bisa bayar musir ndak ada uang yang bisa dibayarkan. Kalau anak keluar ke masjid pasti orang yang memberi utang kepada anak sudah ngenten di masjid sidang. Anak ndak bisa membayarnya, ndak ada uang yang bisa dibayarkan. Ya pak, wes tak usah hadir Kalaupun ndak ada sholat berjamaah, ndak dusholh ya. Daripada di uber uber, anak singgah di bayar. Ya, cuman bukan sengaja. Kalau sekarang kan ndak orang sengaja sekarang ada yang bisa dibayarkan, cuman tidak dibayarkan. Dua mobil, dua sepeda, montor Punya rumah besar, tanah Cuman dia menganggap dirinya Tidak bisa bayar hutang Singgit Apakah termasuk makdur? Ya bukan Ini kalau memang dia muksir Orang yang tidak mampu Untuk membayar utang karena memang Tidak ada untuk dibayarkan Paham ya? Bukan memang dia Sengaja tidak mau bayar Semuanya ini yang telah disebutkan tadi Adalah ulur yang mana dia dikatakan Berhalangan tidak wajib Tidak wajib kifayah Untuk menghadiri sholat berjamaah Dan nanti ini udur ini akan masuk Pembahasan sholat jumat Nanti bagi orang yang mendapatkan Udur-udur nanti ini Dia dikatakan Tidak wajib sholat jumat Seperti seandainya Contoh yang tadi itu Dia menjaga orang yang sakit Sedangkan jumat Waktu jumat sudahan Apakah dia hadir salat jumat atau boleh tetap menjaga orang yang sakit meninggalkan jumat diganti duhur? Boleh bagi dia diganti duhur tetap menjaga orang yang sakit tadi tu. Termasuk ulur. Ya, seandainya di masjid orang senggeblak pernah kan? Ya, senggeblak. Tibo. Tak sadarkan diri. Yibawa ya, ke rumah sakit. Dibawa ke rumah, ke rumah sakit walaupun dia tidak harus salat jumat tidak harus dia menghadiri jumat Faham ya? Tidak wajib, kenapa? Karena termasuk daripada orang-orang yang dikatakan berhalangan Dikatakan makdur untuk menghadiri sholat, jum'ah, dan jama'ah ya? Karena itu, ini semuanya harus dihafal Udur-udur ya. yang tadi itu harus diingat-ingat Ini nanti akan masuk pembahasan sholat jum'at Di dalam pembahasan sholat jum'at tidak diulangi lagi ini mak udur-udur Nanti mungkin disebutkan gini toh, Ya Uh, wayudaru, wayudaru fil jamaa, ah. dan jika di diuduri untuk menghadiri salat Jumat seperti orang-orang yang dikatakan makdur berhalangan untuk menghadiri salat berjamaa. Ah. Ya. Kalau untuk salat berjamaah mungkin dimana-mana sekarang salat berjamaah, Untuk salat Jumat perlu ini, ya, perlu ini darul jamawal jamaah ini. Taib, itu adalah pembahasan uh, apa ini pembahasan kesunahan dan makdur daripada orang untuk menghadiri sholat jamaah dan jumat. Nah, insya Allah besok, besok kita akan masuk pembahasan surutul jamaah. Nah ini yang perlu surutul jamaah. Kemudian nanti surutul iktidak. Kita ini kurang tiga pertemuan. Isontek apa ndak? Cuman Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Bisa. Insya Allah kita akan. Ya kalau besok di awal ya. Besok diawali. Ya, bisa. Ada pertanyaan? Apa, selera, ya tuku makan nah, kalau seandainya gini lah, dikatakan ya tuku itu dia selera menginginkan itu makanan, seandainya dia sholat dia akan kepikiran dengan makanan itu. Ah, baru disunahkan untuk makan dulu, baru solat. Kalau tidak kepikiran, wah tidak bakal habis dan dia juga biasa-biasa saja. Yo senang mangan gulai, mangan sate, yo senang. Cuma ni biasa, walaupun solat isu khusyuk, tidak kepikiran sate. Apa? Dah nak sengeng techno, tujuh di ribu ya. Ya apa? Ya lebih abdul, solat dulu, ya. Karena asalatu as abdulul ibadati ummati asalatuliwaktuha, ya, solat di awaliwaktuha. Jadi sholat di awal waktu itu adalah Paling aftolnya ibadah umatnya Nabi Kalau memang seperti itu Ada yang lain? Mat takut kan? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ya bis. besok ini bakal banyak Banyak pertanyaan Ya, Besok ini masalah surut jamaah Ya bes uh, Apa? Tinggal dua pertemuan, bukan tiga pertemuan Besok Dan Senin, ya Selasa sudah penutupan Selasa sudah penutupan Tidak tahu kalau memang Selasa sambil nunggu Sataufik kita baca, mungkin ya Selasa sambil nunggu Sataufik kita baca Kita teruskin, tidak apa-apa Cuman apa, untuk Pertemuannya kemungkinan yang pasti dua Besok dan hari Senin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 اللهم إنك <تصفيق> عفو تهب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفوٌ تهب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفوٌ تهب العفو فعفو عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله سلف الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعود بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله سال الله نسألك الجنة ونعود بك من النار الله ما إن تحب العفو فعف عن النار الله ما تحب العفاف فعف عن اللهم الله إنا كافون تحب العفاف عفانا يا كريم الفاتحة الله جل وعلا الله وعليه وسلم رحمكم واتنامكم واتلمسلمكم أن الله تواشى من الرحمة الموفرة ويسكن الجنة تبي خيرا ورد في وعافية أن الله يفتحنا وتلا عفينا في الدين وألمنا المتابعين الله يزكنا علمنا فين وقلبنا خاشيا وأنه متقبل خير ورد في وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Arrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul Arhamna yarhamur rahimin waghfir Sallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi